Assalamualaikum Saudaron Berita Pagi DCS hari ini Jumat 7 Oktober 2016 dibacakan Ardian Syah dan Nico bersenjata api rampok penambang emas di hutan Naga Raya. 3 orang luka parah akibat kecelakaan di Aceh Utara. 28 warga Tamiang dicambuk dan 1 orang langsung tumbang. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom SRMB FM. Berita pagi ini juga bisa anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Agitenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawai, dan Radio Rimba Pasia 90,1 FM Loks Mawai. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Stambi FM. Shirelonz, kelompok pria bersenjata jenis AK-47, dilaporkan berhasil merampok sejumlah pekerja tambang emas di kawasan Krungcut, Blangneang, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya, pada Rabu Tengah Malam. Komplotan rampok berhasil membawa kabur emas hasil tambang seberat 115 gram. Dari Nagan Raya, Didi Skandar melaporkan, Informasi yang dihimpun, aksi perampokan menggunakan senjata api dilaporkan dilakukan oleh tiga orang pelaku berlokasi di sekitar areal tambang emas ilegal di kawasan Kerungcut, Blangnuang, Kecamatan Betung, Nagandraya. Selain merampok emas hasil tambang seberat 115 gram, pelaku juga merampas 6 unit alat berat jenis eskavator di lokasi yang berjarak sekitar 4 jam perjalanan darat dari Jalan Kecamatan Betung. Tidak diketahui pasti nasib sejumlah pekerja yang telah dirampok, namun pelaku bersenjata ini berhasil mengambil emas hasil tambang yang disebut-sebut milik Tekuri Duan Basya alias Siti, 43 tahun, warga Gampung Tengah Kecamatan Betung. Kapolres Nagan Raya AKBP Mirwazi membenarkan informasi aksi perampokan yang dilaporkan dilakukan oleh 3 orang pelaku menggunakan senjata api jenis AK-47. Kasus perampokan ini masih ditelusuri dan dilakukan penyelidikan. Sedrolun kecelakaan lalu lintas antara mobil truk kol diesel dengan sepeda motor jenis Vario Kami Siang menyebabkan seorang ibu rumah tangga bersama dua murid mengalami luka parah. Ketiga korban adalah Erni 45 tahun, dan anaknya Vera, 12 tahun, serta tetangganya Emriski, 12 tahun. Ketiga korban adalah warga desa Bukit Hagu, Kecamatan Lok Sukon, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Jafarudin melaporkan... Sudarlun Kasar Lantas Polres Aceh Utara AKP Iqmal mengatakan kejadian itu berawal ketika M. Daud warga Darul Aman Aceh Timur yang menyopir truk koldisel bermuatan tanah melaju dari Lok Sukun menuju Bukit Hagu. Saat mendaki perbukitan di Dusun Tualang Desa Bukit Hagu, truk berusaha mendahului mobil lain yang berada di depan. Tiba di puncak bukit dari arah berlawanan juga menanjak muncul Ernie yang mengendarai sepeda motor Vario memboncengi anaknya Rizky. Saat itulah truk cold diesel bertabrakan dengan pengendara Vario. Akibat kejadian ini, para pengendara Vario terjungkal ke badan jalan dan mengalami luka parah. Sejumlah warga yang mengetahui kejadian membantu mengevakuasi korban ke Puskesmas Loksu Kun untuk mendapatkan pertolongan. Sementara truk dan sepeda motor diamankan polisi sebagai barang bukti untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Syariatalon sebanyak 28 orang warga Aceh Tamiang dihukum cambuk Kamis kemarin karena melanggar Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Mereka dicambuk antara 1 sampai 15 kali cambukan dalam sebuah prosesi eksekusi di Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang. Dari Aceh Tamiang, M Nasir melaporkan, pelaksanaan hukuman cambuk di Aceh Tamiang ini merupakan ketiga kalinya selama 2016. Yang dicambuk kemarin terdiri dari satu perempuan dan 27 orang lelaki dengan total hukuman 200 kali cambukan. Mereka terlibat kasus judi dan minuman keras. Pelaksanaan hukuman cambuk kali ini sempat membuat warga yang menyaksikan prosesi cambuk tertawa karena ada terhukum yang cengengesan sambil hormat kepada warga saat akan dicambuk. Ada juga terhukum perempuan pada saat dicambuk oleh algojo, sang algojo berhenti di tengah jalan karena curiga badan terhukum seperti dilapisi karton. Bahkan seorang terhukum laki-laki atas nama Zamzami alias Zimi langsung tumbang pada cambukan pertama dari 13 kali hukuman cambuk yang dijalankan. Hukuman cambuk terhadap terdakwa dilanjutkan pada sesi terakhir. Sedralon Polsek Indrajaya membekuk terduga dalam pencuri sepeda motor di seputaran Indrajaya kemarin. Tersangka pencuri sepeda motor itu adalah baktiar M. Ali, 39 tahun, yang ditangkap di rumahnya. Baktiar M. Ali yang sehari-hari bekerja sebagai tukang bangunan itu adalah warga Gampung daya Kerako, Luk Kaju, Kecematan Indrajaya. Dari PD, M. Nazar melaporkan. Laporan terakhir pada polisi, Bakhtiar M. Ali mencuri sepeda motor Supra milik Agani Ibrahim. Sepeda motor ini dicuri saat diparkir di halaman Menasah, Tuha, Gampung, Kuraku, Kecamatan Indrajaya, Jumat 30 September lalu. Dalam aksi ini, Bakhtiar mengajak Muslim Ali. Bakhtiar berperan menjaga orang di pintu menasa sementara Muslim mengambil kunci sepmor milik orang yang tertidur pulas di dalam Menasah. Setelah sepeda motor berhasil dicuri, kedua pelaku membawa kabur. Sementara korban yang kehilangan sepeda motor melaporkan kepada keluarga yang tercatat anggota Polsek Gronggrong atas nama Ibnu Hajar. Sang polisi tersebut mencurigai Bakhtiar sebagai pencuri sepeda motor. Akhirnya Bakhtiar berhasil ditangkap di rumahnya. Kini Bakhtiar dan satu unit sepeda motor telah diamankan sementara rekannya Muslim menjadi buronan polisi. Anda sedang mendengarkan berita utama serambi event. Cerelon, dua warga asal Muara 1 Loks Mawai yang diduga terlibat dalam kasus penyekapan dan penganiayaan dua pemuda asal Dewantara Aceh Utara, Afan al dan Raisa Saputra, sudah masuk daftar pencarian orang DPO polisi. Polisi telah mencari kedua DPO itu ke sejumlah tempat, tetapi tidak ditemukan. Dari Loks Mawai, Sevel Bahri melaporkan. Kasat reskrim Polres Lok Sumawe AKP Yasir mengatakan setelah polisi berhasil mengungkap ada dua orang lagi yang diduga terlibat penyekapan dan penganiayaan dua pemuda, maka polisi langsung mencari ke rumah kedua tersangka dan ke sejumlah tempat yang diduga menjadi lokasi persembunyian. Tapi hingga saat ini keduanya belum ditemukan. Kedua tersangka diduga telah melarikan diri, karena itu polisi menetapkan keduanya dalam DPO. AKP asir menghimbau kepada kedua tersangka untuk menyerahkan diri karena selama belum tertangkap tetap terus diburu. Sementara lima tersangka yang ditangkap sebelumnya hingga saat ini masih ditahan di Mapolres untuk proses hukum lanjutan. Sebagaimana diberitakan, dua pemuda asal Kedek Runggeke, Kecamatan Dewantara Aceh Utara, Evan al dan Reza Saputra, disekap dan dianiaya kelompok pria di kawasan Muara 1 Loksmawe selasa 27 September lalu. Penyekapan ini dipicu hilangnya seorang perempuan yang merupakan anak dari salah seorang tersangga penyekap. Shedrelon Polosek Medan, Sunggal mengamankan dua koper tidak bertuan di loket bus Kurnia Medan. Pemilik koper dipastikan menjadi buruan polisi karena koper asal Aceh tersebut berisi 25 kg ganja. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Dua koper hitam itu diketahui sudah berada di loket bus Kurnia di Jalan Gagak Hitam, Medan Sunggal sejak Senin kemarin. Karena hingga batas waktu yang ditentukan belum ada pihak yang menjemput, petugas loket berinisiatif membuka tas tersebut. Ternyata isi koper itu penuh dengan bungkusan ganja sebanyak 25 bal. Kapolsek Medan Sunggal, Kompol Daniel Marunduri mengatakan koper berisi ganja itu telah diamankan. Masing-masing bungkusan itu berisi 1 kg ganja sehingga secara keseluruhan ganja tersebut 25 kg. Dari keterangan pihak loket, koper tersebut merupakan barang paket yang dikirim dari Aceh. Polisi menduga kurir yang bertugas menjemput tas tersebut takut menjalankan misinya karena takut tertangkap. Saat ini Polsek Medan Sunggal fokus mengawasi beberapa titik pusat peredaran narkoba di mana loket bus yang melayani rute Aceh-Medan menjadi salah satu titik fokus. Deralon, persiraja Banda Aceh siap menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Haji Dimurtala Lampining Banda Aceh Jumat malam nanti. Kemenangan pada laga ini sangat penting bagi Persiraja untuk lolos dari babak 16 besar ISJ Seri B tahun 2016. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Setelah kalah di Cilacap 03 dalam partai perdana babak 16 besar ISC seri B, Persiraja harus bangkit kembali di Lampineng saat menjamu PSIM Yogyakarta. Dari 4 pemain yang tidak dapat diturunkan di Cilacap, 2 diantaranya dapat diturunkan kembali. Karena itu diharapkan Persiraja dapat memetik poin penuh di kandang. Namun Persiraja tetap harus muaspadai kekuatan PSIM Yogyakarta. Karena PSIM, Yogyakarta yang mengalami kekalahan di Laga Perdana justru mencari kesempatan di markas Persiraja. Namun supporter Kutaraja untuk lantak laju dan masyarakat Aceh sangat menantikan kemenangan di Lampineng. Pelatih Persiraja Akhyar Ilyas mengatakan pemain sudah sepakar untuk menebus kekalahan di Cilacap kemarin. Pemain akan berusaha semaksimal mungkin dan bermain sebaik mungkin agar dapat menghibur pecinta Persiraja di Banda Aceh.